Mitra bisnis Kisru ditubuh organisasi advokat pengacara Indonesia terus berlangsung, malah sepertinya semakin panas. Kericuhan terakhir terjadi beberapa hari lalu saat berlangsung pelantikan advokat baru. Kisru berawal ketika dua organisasi advokat yaitu Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia dan KAI atau Kongres Advokat Indonesia masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal advokat sesuai amanat undang-undang. Masalah semakin panas ketika Mahkamah Agung menetapkan bahwa hanya peradilah wadah tunggal advokat yang diakui, yang kemudian mendapat reaksi keras dari KAI. Pemerintah semestinya turun tangan agar masalah ini tidak terus berlanjut, yang tentunya akan semakin merugikan masyarakat. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Kongres Advokat Indonesia, Roberto Hutegalung. Pak Roberto, bagaimana komentar Anda? Situasi seperti ini yang saya coba ingatkan dengan perserat proses k e r a s kepada Ketua Mahkamah Agung, tolonglah lebih arif dan bijaksana di dalam menilai, menyikapi i i l a m e n tentang wadah tunggal profesi. Saya mohon juga kepada Ketua Mahkamah Agung supaya mempelajari Undang-Undang 18 2003 itu tentang bagaimana membentuk suatu wadah tunggal profesi. Di situ dikatakan di dalam pasal 28 ayat 2 bahwa p e m b e n t u k a n wadah tunggal itu dilakukan oleh para advokat. Definisi para advokat, kita lihat pasal s ayat t 1 undang-undang tersebut, advokat adalah seseorang yang menjalankan jasa hukum. Artinya apa? Advokatnya adalah pribadi. Sehingga kembali ke pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk mendirikan satu wadah tunggal profesional harus dilakukan oleh para advokat di seluruh Indonesia. Kaitan、hmm. yang ada dengan kemarin kita lihat kejadian. Nah sehingga dengan kondisi yang ada, sekali lagi, saya mohon kearif, kearifan kebijakan dari seorang ketua m a h k a m a h a g u n g menikapi. Ini bukan hanya bicara tentang wadah tunggal, tapi ini bicara hak asasi manusia dalam menjalankan profesi menafkah di negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 35. Permasalahan ini karena ada beda penafsiran wadah tunggal ya Pak? Begini Pak. Penafsiran atau pasal di dalam, dalam Undang-Undang 18-2003 tentang advokat, tentang pembentukan warah-warah provinsi advokat, itu sudah jelas, terang, dan tidak perlu ditafsirkan. Nah sekarang persoalannya adalah, kaitan dengan institusi eksternal yang membaca situasi seperti pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang ini, tidak fasih, tidak faham. Siapa itu Pak? Dalam hal ini, Mahkamah Agung, dia tidak faham membaca secara fasih isi dari Undang-Undang. Sehingga implementasi dari undang-undang itu Katakanlah dengan situasi yang ada peradi Menyatakan sebagai o b a d atunggal Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi Tidak melihat secara adegan bijaksana Bagaimana sih pembentukan peradi itu sendiri Peradi itu dibentuk hanya lewat k o n g k o k o n g k o d e l a p a n pimpinan organisasi Dibentuk kemudian muncul peradi Nah atas dasar itulah kami Para advokat mendirikan Kongres Advokat Indonesia Yang dibentuk melalui Mekanisme Kongres Advokat Yang diadil oleh hampir delapan ribu advokat, nah ini sebetulnya Persensi awal h i n g g a muncul ada tradisi dan k i Nah, kalau ketua makam Agung Kodkor, institusi makam Agung bisa melihat substansi dari pembentukan itu sendiri. Saya rasa ini n g g a k akan ada masalah konflik seperti ini. Demikian Roberto Huta Galung dan saya Rizal Andika.